Saya di dunia ini yang pantas pemimpin d Indonesia i ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Harto. Tapi itupun itu saya diraya masih ke sana, masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. <tuk> Ada satu hal. Kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat anda dulu menyesalkan kenapa anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh lima orang sesepuh saya. Itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api masuk api. Tanpa perlu berpikir. Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, selain sesepuh sesepu saya itu orang pesantren disuruh nurut orang tua. itu nggak bisa ditawar itu s a y bisa ditawar lima orang itu saya nggak sebut namanya apa jadi orang terlalu memuja daging k e l e b i h a n sampai lupa kepada jiwa jadi saya u a ya contohnya setiap hari kita lihat ada orang yang salatnya rajin hajinya setiap tahun tapi juga rajin berkorupsi a a m m แปลว่านั่นค d อฮัจญ์ a ั่นคือก i ร pakai l ส k ่ s a uh. n ini Nah, saya melihat inul itu adalah simbol daging yang paling daging. <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, okay, terus dengan menampilkan lukisan seperti ini, anda hendak menyampaikan pesan apa? Saya melukis saja tidak pesan apa apa. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau saya pesan saya pidato saja gitu. <SILENCIO> Setelah melukis ya terserah mereka yang mau memamerkan dan segala macam itu. Dari persoalan i n i l kita pindah ke persoalan negara. Belakangan ini kan kita lihat sendiri banyak sekali korupsi yang terbongkar. Ada dua pandangan atas kejadian belakangan ini. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa ini adalah kegagalan pemerintah. Tapi pandangan yang kedua yang pro pemerintah mengatakan bahwa justru di sini memperlihatkan betapa pemerintah berhasil membongkar banyak kasus korupsi. Pandangan anda sendiri bagaimana? Korupsi ini sudah sedemikian rupa sehingga sulit sekali. Lah kalau Kiai putus asa bagaimana kita? Bukan putus, asa. bukan putus asa, sulit. Saya hmm. belum s e s a e Oh iya iya. <laughs> <laughs> Baik. Kalau akarnya tidak diatasi. Menurut anda akarnya itu apa? akarnya kita semua mulai dari pemimpin sampai ke bawah itu miskin semua semuanya harus kaya dulu terutama pemimpinnya harus kaya meskipun anda mempunyai mobil sembilan rumah tujuh hmm. tapi anda masih membutuhkan korupsi anda miskin sekali meskipun rumah anda gedung tapi anda masih ikut sum apa itu bantuan langsung tunai miskin 23 Juli Ginihari g u s d u r mengeluarkan keputusan kontroversial dekret presiden yang dibacakan j u r u bicaranya Yahya Staku setelah melihat dan memperhatikan dengan sesontak e p u t u s a n Gustur ini mengundang reaksi keras berbagai kalangan mulai dari tidak adanya dukungan dari TNI seruan fatwa mahkamah agung bahwa maklumat presiden g u s d u r bertentangan hukum hingga MPR yang tetap menggelar sidang istimewa tanpa kehadiran sang presiden. Ironisnya, dengan serta merta pula MPR melantik Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Republik Indonesia dan Gus Dur pun. Lenser dari p a m p u k tertinggi kepemimpinan di Republik ini. Ya, itu tadi rekaman saat-saat menjelang dicopotnya seorang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur secara paksa melalui sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini. Untuk itu kita undang. a b d u r Manan Wahid atau Gus Dur untuk tampil di Kikiendi menjelaskan berbagai pertanyaan yang masih mengganjal tadi, termasuk apakah benar sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? No. Jadi Gus Dur. Tadi itu ringkasan dari peristiwa t e r k t i k terakhir anda mengundurkan diri atau mundur atau dimundurkan. Nah, apakah sampai sekarang dilengsirkan. anda memang siarkan? Anda dilengsarkan. Apakah anda masih tetap sampai saat ini tidak menerima dan menganggap itu tidak sah? Oh, nggak benar, nggak benar, nggak sah emang. Itu proyek politik dari MPR. Karena itu, Amir Rais tidak merasa perlu memberitahu saya. Iya. Dulu anda atau sampai sekarang bahkan anda tetap menganggap itu sebagai pelanggaran konstitusi pelanggaran oh apa sebenarnya? Pelanggaran konstitusi karena di situ ada insubordinasi. Insubordinasi itu siapa yang mimpin? Yang mimpin Kapolri Bimantoro dan Panglima TNI namanya Widodo AS sekarang m a e h udah itu apa adanya saya m a Tapi begini, Gus. Setelah anda merasa itu tidak sah, tapi toh kenyataannya g u s t u digantikan oleh Megawati. Kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY. Semua berjalan normal saja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya di c a n s e l k a n secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR yang dipimpinlah sekarang Menteri Sosial Baktiar Hamzah. Yaitu menurut undang-undang pansus-pansus itu harus tutup pintu supaya nggak didengar orang dari luar. Tapi oleh Baktiar Hamzah dibuka s e p u l cm di situ berjejer-jejerlah t i p n y a wartawan. Nah kan? u u semua yang ada dalam sidang diketoi dunia luar. ที itu yang saya ่ตูพูดเลยมันทำให้ตูโอ้ยถ้าอย่างนั a นตูเข d หมายคว e มว่ามัน a ล่นเสิร์ฟกับตู m ้วยกั e ท u กอย่างกฎหมายก a ไ a ่ใช่ d a หมา u แต่ถ้าสุดท้ายนั้นอะไ k คื bangsa ยายามที่คุณทำไม่มีเพราะเป็นนักขุนของประเทศนี้ท a ไมคุณถึงบ n กว่าเป็นนักขุนประเทศนี้เป a นนักขุนเ a ราะไม s ต้องการที่จะดำเนินก a รต่อต้าน t ู้ที่ผ a ดพ penasaran ra, perasaan Loh, saya nggak pernah itu batu tabang saya i s a saya itu memaafkan semua sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati tapi kenapa anda lalu ke Megawati kalau memang anda marah dan kecewa saya nggak marah yang mestinya marah itu bangsa ini mereka d i a m aja lah kenapa saja y a ribut saya nggak mau ribut Baik Gus ter, tapi disuruh apa namanya memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya dan antara benar dan salah. Jadi yang benar darwani itu saya. <tik> <tik> <tik> tapi kenapa Gus t r nggak mau nulis? Ada dia jangan tanya, saya d a Tiga ratus ribu orang mas. datangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran darah m e n g a d u r k a r a n a saya, mendingan saya lembel a j a deh. a h itu. Tapi omongan ini kan dibilang omongan ngawur, Gus. Karena faktanya ketika anda bilang nanti jutaan orang akan datang masuk Jakarta, orang-orang dari Jawa Timur, loh, sungguh -sungguh saya, saya yang nahan kok. Jadi kalau nggak ditahan sama Gus, datang lah beneran itu. Ya, ya? Bukan begitu, hanya t e t a p saja kebenaran kita pertahankan. Tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan perang. Anda? Ya, bagi saya bukan korban biasa. Aja. Nah, satu pemandangan yang kurang elok, Gus. Anda keluar memakai celana pendek dan kaos oblong. banyak orang bilang itu tidak pantas sebagai presiden anda tampil seperti itu, mengapa Loh, anda tampil seperti itu? Saya itu supaya saya nggak dianggap presiden. Terus manfaatnya apa dengan dianggap tidak sebagai presiden? Loh, orang d ingin hatinya nggak jadi marah. Tapi Gus Dur dalam upaya mencopot anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati mengapa? ha? banyak saran no? nah kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda apakah n d a dendam sama mereka? b a k apain dendam Mama Amin? artinya g u s d u sudah s melupakan itu sudah memaafkan maafkan lupa sih <S <S nah pernahkah e g a w a t i เหตุการณ a นี้ u ่ากั u ว่า a ี a า a ติ d ต่อส i ่ i สารกันหรือไม่ e m i m p i n ลยไม่เคยเล a Yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya Tapi itu? itupun saya, saya masih kesana. Mas jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di i n d o n e s i a Ada satu hal.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 Itu nggak bisa ditawar, tidak bisa ditawar. r i m a orang itu, saya nggak sebut namanya. Ya, Gus Dur dalam 20 bulan sebagai presiden, prestasi apa saja sih yang sudah dicapai? Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi saya kerja, saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan, jadi empat kali satu bulan itu tugas saya itu aja nggak ada pikiran lain toh a Tapi ada yang m e n u g u dan ternyata berhasil toh. Kita tetap satu negara hari ini. <tuh> jadi Gus d u r merasa itu karena jasa Gus d u r bukan. n y a t n y a tugas saya begitu, b a k a n s a s a b e r j a s a itu dari a k dulu. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus d u r n i sebenarnya menggunakan aji mumpung, mumpung jadi presiden dibayari negara keliling jalan-jalan. Allah nanti secara akan, akan membuktikan. Tapi Gus Dur, perjalanan anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar. Ya, tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi. Jadi nggak bisa dipersoalkan itu biaya. Nggak Lo kalau enggak kan udah dipakai oleh orang-orang b e r e k gitu. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus d u membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh Departemen itu. Persisnya itu. karena Departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya oh memang kenapa Mem <ang. S 2> anda bakar lumbungnya? bukan karena tikusnya sudah menguasai lumbung <t> uh> depan dibubarkan kalau d e p e n jelas akibatnya sekarang pers itu sangat tidak terkontrol, Begini bahkan ya? pornografi sekarang merajalela. itu dosa anda loh, enggak dong, dosa saya nyarin. Saya di apa-apakan, di apa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan undang-undang dasar. Undang-undang dasar menjamin kebebasan b e r p i k i r Dan itu hanya mungkin kalau depan nggak ada. Sekarang nggak ada kebebasan berpikir. Tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang kontrol, Gus? Loh, Siapa ya, aja kita bisa? Kita kontrol nanti dong. Siapa yang mau ngontrol? Ya antara kita aja. Kenapa sih masyarakat juga penting perannya? Kok memang hanya pemerintah aja? Baik, Gus. Satu lagi hal yang dicatat ketika Anda menjadi presiden dan agak kontroversial, yaitu masalah PKI. banyak orang begitu khawatir ketika anda dulu mencabut tap mpr nomor 25 p m p r s 1966. s e b a b bertentangan dengan undang-undang dasar mas tapi itu ada kesan pembelaan anda terhadap orang-orang x -orang kesan, kesan, pki dan t e r u terus t e a s t e r s t e r a h terus t e s t e r s terus a e r a s t u s a s terus terus t e r u t e n u s t u s t e u t u g t u s terus terus t u s terus t e r u t u t u s a s t e u r s t e u e r t u e t apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal pada h a l yang menentang p e k a i k a n cuma beberapa g i r i orang aja jadi anda tetap merasa bahwa apa yang anda lakukan mencabut tap mpr itu benar benar karena persamaan dengan undang-undang dasar gitu kenapa karena undang-undang -undang dasarnya begitu mau diapain begitu itu bagaimana ya melindungi semua ya itu hasil Daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan bineka tunggal ika berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini ini yang penting kita m e l i h a t n y a dari situ. Kalau b e l a k a n g ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit, kenapa takut? PKI jadi takuti. Gus d r diantara banyak statement anda atau pernyataan anda yang dianggap ngawur, dianggap nyeleneh, ada satu yang dicatat dan dianggap serius, yaitu ketika anda berada kalau nggak salah di Italia, anda menyatakan bahwa pernah suatu ketika Faisal Tanjung waktu itu Panglima Abri diminta untuk menghabisi anda, jadi yang minta adalah Pak Harto. Anda dan Megawati ingin dihabisi dan statement itu terbuka loh Gusdur. Dugaan anda kata-kata dihabisi ini dihabisi karirnya atau dibunuh? Tanya Pak Arto. Kenapa? Karena Faisal Tanjo mengucapkan itu. Lalu Pak w i r a n t o sebagai panglima kostrat, m e n e l p o n saya Gus. ผู saya kok bilang ้รับผ p บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ผมค a ดว่ a เป็นเรื่องทางการเ a ืองนะป้า a ้ a ง a ็ไม่ใช่เรื่ k งส a n น a n วนะแต่เ n ็นเ k ื่องทา a การเมือ a ทางการเม i องมันต้องมีกา a ตัดสินใจแต่ i มก็รู้ว่าเป Anda pergi ke Pakto tanya o m o n g a n n y a Faisal Tanjung yang begitu itu betul nggak? Apa jawabnya Pak a r t u di Cendana kepada Pak Wilanto? Bahwa wah nggak mungkin dong s a b e g i t u Megawati itu dilindungi ayahnya, khusus dilindungi para kiai. Nah, selesai sudah. Soal politik, saya nggak ada dendam pribadi, nggak ada. Malah saya terserah aja ini ada ya ini anak saya ini ikut saya kemarin eh, hari raya. pertama hari Sabtu saya soal Pak a r t o ya a a apa-apa dari saya sudah selesai t u makan u a pulang ya tapi ini kan untuk meluruskan sejarah j a n g a n sampai orang salah paham mengenai Iyi, ini tahu, Pak Faisal Tanjung juga secara terbuka mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada itu jadi apa yang anda ya, kalau bilang begitu, Pak Wiranto dong dia mengatakan Pak r a n t o bohong ah. anda bilang ada operasi Naga Hijau Naga Merah itu kan orang Loh, bilang ya begitu saya dengarnya kok Gus Dur ini ngarang-ngarang aja. Nah, yang saya nyatanya nanti sejarah akan b u k t i k a n betul, betul tidaknya itu. Tapi Gus Dur sendiri pernah datang ke Pak Harto untuk mengklarifikasi ini. n g g a k perlu ngapain. Tapi dari penjelasan Pak Wiranto memang Pak Harto bilang tidak pernah ada karena nah, hari itu ya. Kayak kemarin ini, saya ke tempatnya Pak Harto. Sepulang saya dengan suara terbata-bata karena Pak Harto itu sudah banyak lupa. itu ngomong kepada eh, para ajudanya, ngomongnya apa? Saya pengen ngomong dengan kustur panjang-panjang tapi nggak bisa. Kenapa <tuk> itu Cuma, Kenapa nggak bisa? Ya karena dia lupa itu, terbanyak nggak lupa. <tuk> Pak a r t itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Ya, jangan dilanjutkan dulu Gus Dur. Kita break dulu. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pendapat para tokoh mengenai Gus Dur. Ini dia cuplikannya. Gus Dur ini uh, manusia yang langka dan kontroversial, aneh, tapi juga jenius. Gus Dur terlalu maju bagi Indonesia. Jadi Indonesia sendiri belum siap untuk menerima pemimpin seperti Gus Dur. Makanya nah, itu jadi terjadi kontroversi karena Indonesia sendiri masyarakatnya emang belum siap untuk memperoleh pemimpin seperti Gus Dur. Di mata saya, Gus Dur adalah pertama yaitu kawan sahabat saya. Karena sebelum jadi presiden saya sudah kenal sama beliau, sering bersama-sama dalam Dialog dalam seminar dalam sebagai narasumber. Yang kedua gusdur adalah juga atasan saya. Saya senang s e l a m sebelumnya presiden kita tidak pernah memberikan pernyataan kontroversial, tapi malah bertindak kontroversial dengan korupsi, kekerasan dan penyembelihan hak asasi manusia. Jadi saya senang ada presiden yang memperjuangkan pluralisme demokrasi yang untuk Indonesia i a n g a kontroversial. Sebagai pribadi dia orang yang paling memberikan kesan pada saya dalam hidup saya karena penuh dengan warna dan penuh dengan substansi. Jadi saya mendatangi Gus Dur sebagai ulama yang diakui oleh 40 juta umat di Indonesia. Saya sangat menyidolakan Gus Dur, otomatis saya juga pastinya akan menghormati dan meyakini. apa yang menjadi e, fatwa dari seorang Gus d u pada saat Bapak Presiden merencanakan mengeluarkan dekrit terjadilah perbedaan pendapat karena sebagaimana k o p o s o s k a m saya menganalisa kalau dekrit sampai keluar keadaan akan semakin memburuk itu kira-kira mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya a nah, d saya kenal Gus Dur sudah sudah lama tapi mengenai Koalisi itu itu akan secara alamiah nanti. Menjelang 2009 sejumlah nama disebut-sebut sebagai calon presiden. Selain SBY, Megawati, Yusuf Kala, nama Gus Dur juga mulai disebut-sebut. Dari segi popularitas, menurut Lembaga Demokrasi dan HAM yang terbaru. Urutannya sebagai berikut, SBY 21%, Megawati 17,6%, Amin Rais 7,5%, Yusuf Kala, Iranto 4,9%, Gus Dur 1,5%. <tik> Agak lebih dikit, 1,9% Gus Dur, lumayan 0,4% lebih tinggi. Nah kemudian... Yang menang n g gak disebut. Belum ini, ya paling bawah itu. <laughs> Pertanyaannya, apakah Gus Dur juga berminat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2009 nanti? Saya ini kalau diperintahkan oleh 5 sesepuh, ya saya akan jadi calon. Tanpa tim sukses, tanpa duit, dulu begitu. Kalau Gus Dur maju tadi tanpa uang, tanpa macam-macam, lalu modal Gus Dur apa? Kepercayaan masyarakat. Apa Gus Dur y a n y a masyarakat masih percaya sama Gus Dur? Lo. <tuh> Ayo ikut saya yuk, nanti kalau saya ke situ bodoh. 250 0 0 ribu orang. berbanding 100 atau 200 juta sedikit sekali terus loh kalau cuman dia l a banyak saya ini tiap 2-3 hari sekali 2 a t a u tiga hari sekali ini kiai kampung kalau mau ikut nanti hari kemis ke Citalengka dengan saya tempatnya aja dengan Said itu 3 i g a ribu kiai kampung Kembali ke dalam konteks Gus Dur akan mencalonkan diri, katakanlah s e l a h mendapat restu dari dua kiai lainnya. Pertanyaannya, dengan kondisi penglihatan yang terkendala ini Gus Dur, dan itu menjadi hambatan ketika Gus Dur dulu mau maju oleh KPU, dianggap bahwa tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik, melanggar undang-undang. Tapi kan itu masih ada sampai sekarang Gus Dur. Empat buah undang-undang karena KPU-nya dibiarkan curang. Kalau kemudian itu terjadi lagi sekarang ini tahun 2009, ya biasa aja. Rakyat masih ada ini. <tuh> <tuh> Tapi Gus Dur berarti nggak bisa maju dong. Apa? Nggak bisa maju karena t e r e l a a k y a itu nggak butuh maju kok. Orang tua itu lah punya solusi sendiri nanti. <tuh> ini sedikit berandai-andai Gus Dur. Kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah apa yang harus diperbuat. Bangsa kita, bangsa kita ini paling kaya di dunia kok jadi paling larat sekarang, artinya karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Jadi kalau harus menyebut tokoh, Gusur bisa nggak menyebut tokoh siapa kira-kira yang pantas? t oh, d a n a d t i doang rahasia perusahaan. Baik. Di sini ada Ibu Sinta n u r i a istri dari Gus Dur. Ibu Sinta, pertanyaan penting ini, kalau Gus Dur mencalonkan diri lagi dan d i r e s t u i oleh para kiai, apakah Anda mengizinkan? Saya sebagai istrinya, menjadi apapun saya akan tetap mendukung. Karena terpaksa atau karena cinta? <Gülüyor> Jelas karena cinta dong. Tapi, <tapi boleh tahu nggak mana yang membuat anda bahagia sebagai istri Gus Dur sekarang atau sebagai istri Gus Dur ketika menjadi presiden? Sebagai istri Gus Dur baik sebagai presiden sebagai orang. biasa sebagai kiai atau sebagai apapun saya akan tetap bahagia di sampingnya. Saya baca di biografi Gus Dur ini, dulu anda ini cantik dan diperebutkan. Sekarang sih masih cantik juga, tapi dulu anda cantik dan diperebutkan oleh banyak pemuda. tapi yang tidak terungkap disini mengapa anda mau kawin sama Gustur? karena itu adalah kanda Allah yakin? saya yakin saya dapat informasi katanya anda dipaksa oleh paman paman siapa? jadi saya punya paman nanti dulu nanti dulu namanya Pak Aziz Bisri ya dia marah l o oh kok n u r n y a itu mau aja salaman dengan a p a kayak Bisri Santuri kakek saya dari Ibu hmm. kenapa? saya juga pengen salaman nah, <g ur> uh> Pak Aman ngiri Ibu Sinta apa sifat-sifat gusur yang paling menyenangkan buat Anda? <SILENCIO> Kok kayaknya susah apa nggak ada ya? Iya, <SILENCIO> ngurusnya sih gampang. <SILENCIO> makan juga apa adanya, apa saja dimakan. Tambah lagi ya yang paling menyenangkan yang saya. saya pada setiap kali saya melahirkan anak, ya, setiap malam kan biasanya anak bangun. Nah itu setiap kali anak saya bangun. nangis maka Masjul yang pertama kali bangun kemudian uh, mengganti pokoknya yang kena g e n j i n g kemudian mengangkatnya dan menyerahkan kepada saya saya tinggal netein setelah anak saya tidur kemudian diambil lagi ditaruh di t e m l e l a k s i lagi pertanyaannya kalau yang menjengkelkan Apa sifat-sifat Gustur yang menjengkelkan? a n g menjengkelkan, ya kalau urusan kesehatan Susah sekali diaturnya Sampai <m ul ia> sekarang? Ya sampai sekarang Banyak yang tidak paham pada semua tindak Atau banyak tindakan Gustur, langkah-langkah Gustur Yang dibilang jurus dewa mabok ok itu Gustur แต่พี่เอนี่ a คยะตั้นเนี่ยสามารถเข้ k ah er anya, orang, uh, time, i t a ุ i ต a ร์คิดว่าปร s t าณว่ a อย่าง a รเราสา a n รถเข้าใจคนกุสตู i ์ a ด้หรือไม่ห s ือ r a าสาม a n ถรั d คนกุ a n ูร a ไ a n ห a ื a ไม่หรือว่าเราสามารถเข้าใจคนกุสตูร์ได้หรือไม่หรือว่าเรา a ามารถ a ับ u นกุสตูร์ได้ห a ื d ไม่หรือว g าเราส e มา a ถ a ข้าใจคนกุส a n ร์ได้หรือ a ม่ห a ือว่าเราส i ม E, kereta Jepang yang sangat supersonik itu, sementara gerbongnya ini gerbong ya kereta kita sekarang gaya baru ekspres atau gaya baru malam atau apalah, hmm. jadi terseksel nggak bisa mengikuti. Tapi satu hal bahwa Gustur ini selalu e, mendasari tindakannya kepada beberapa hal yang sebetulnya sangat simpel. In dalam dan i n g i n ้องการของเขาใ m เรื่องการสร้างสันติภาพและการปรับปรุงความสัมพันธ์ดังนั้นจึงเป็นการ n ยาย i มเล็กน้อยในการสร้างความ a ัมพันธ์ระหว่างพ a ่ a ้องในประเทศนี้ดังนั้นจึงเป็นการพยาย a ม a ล็กน้ a ยในการสร้างความส n มพันธ์ร i หว่างพี่น้ t งในป a ะเทศนี้ดังนั้นจึงเป็นการพยายามเล็ก a m อย a นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องใน Kebetulan karena saya ikut menemani pada waktu pakai celana pendek di iya. halaman istana. Itu sebetulnya adalah upaya terakhir dari Gus Dur, ya waktu menjadi presiden masih uh, atau hari-hari terakhirnya lah, untuk mengajari bangsa ini, untuk berpikir mendahulukan substansi bukan bungkus. Nah pada saat Gus Duraji mengkritik SBY waktu itu, anda justru masuk menjadi staf ahli presiden. Yeah. Apakah Gus Dur tahu Atau Anda diizinkan Sangat tahu Diizinkan yeah. Ada masalah Itu urusan dia Tapi kan ini jadi orang bingung ini Lihat loh Itu anaknya Iya biar bingung Jadi Gus Dur, ung, jadi itu Gus Dur tidak pernah ikut campur dalam kehidupan Anda Tidak pernah Gus Dur ada satu misteri yang Anda harus Ungkapkan pada kesempatan ini Yaitu katanya kalau gusdur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, gusdur bangun langsung nyambung. Apa betul itu g u s Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah tentu mereka belum bicara jauh, d a r i s i t u s e i k i aja masih. Jadi kalo itu saya, wah dusakanya saya denger. Eh. Nah di sini ada Anita, salah satu putri dari empat putri. Sayang Alisa yang paling tua nggak bisa hadir ya. a ada ya. tiga putri yang hadir di sini. Pertanyaannya sederhana aja Anita, bagaimana perasaan Anda jika membaca atau mendengar bagus d u r dihuja? t Reaksi pertama seperti apa? Terutama ketika menjadi presiden? Oke, itu berhubungan juga sebenarnya dengan satu yang saya kagumi dari bapak dan saya belajar juga dari bapak, yaitu bahwa kita nggak perlu b e r p i k i r mengenai uh, orang melihat kita seperti apa, yang penting kita berusaha melakukan do the right thing. If we believe it as as um, as something's right, ya udah kita lakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya bapak dihujat sana sini, saya ngerasanya cuma n pasti bapak punya alasan untuk itu untuk melakukan apa yang bapak lakukan punya alasan kenapa bapak mengatakan apa yang bapak katakan dan itu cukup untuk buat pegangan buat saya untuk mensupport bapak. m e Narik sekali. <tuh> sekarang giliran Inaya. Inaya. Enak mana jadi anaknya Gus Dur yang sekarang atau anak Presiden? Yang pasti jadi anaknya Gus Dur dalam Berbagai kondisi mau jadi presiden nggak jadi presiden mau jadi ketua PBNU selalu bahagia jadi anak Yesus tuh apapun itu. di Metro TV ada program namanya News.com dan di situ ada figur Gus Pur yang meniru Gus Dur. Apakah keluarga nonton acara itu? Ya, ya. Setiap minggu malam itu selalu ada pertanyaannya. Bagaimana reaksi keluarga ketika melihat tokoh Gus Pur ini marah, jengkel, senang, atau apa perasaannya? Yang saya tahu Pak Handoyo itu, iya. Pak Handoyo itu sangat kagum pada Bapak. Dan saya sangat melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Handoyo itu bukan. Bukan apa ya kok dalam bahasa i n g g r i s n y a mocking ya, bukan mockery, tapi lebih karena itu bentuk penghormatannya beliau kepada bapak. Jadi t a k perlu di, a k perlu di. <laughs> Oke, okay. baik kalau gitu kita minta itu saja kok repot-repot memahami, <laughs> memahami mema Dokter a d o y o Kalau gitu kita panggilkan Gus m u r atau Dokter Andoyo. Nah, kalau orang bertanya ดีค <laughs> a si <laughs> ับ a ล a วผมจะ Anda ่าถ้ a ค a ถามว p าถ้ a คนถา a ว่าถ u าคน r ามว่าถ้ a คนถ i มว่าถ้าคนถ e ม a ่าถ้าคน i าม a ่าถ้า e น a าม a ่าถ้าค i a n มว่าถ้าคนถาม n ่า i a าคนถามว่าถ้าคนถามว่าถ้าคนถามว Lebih indah dari warna asli. <laughs> Tapi tunggu dulu. Waktu itu saya tanya sama Dokter Handoyo, Anda udah dapat izin belum dari Gusdur untuk memerankan Gusdur? Katanya sudah dapat izin. Apa betul Gus? Ya, anggap aja udah dapat. h <laughs> Abis mintanya pun begitu ya. u d a h <laughs> Tapi sebelum kita lanjutkan, bagaimana kita lihat Dokter Handoyo menirukan. Gusdur menjadi Guspur di news.com. Ini dia cuplikannya. Kalau berani ya dituntut sana, itu aja kok repot. Oh. Yeah. Jangan bawa bawa saya ya, saya tuh nggak ikutan. Saya datang sendiri, w o n g saya cuma mau silaturahmi, itu aja kok repot. Yeah. Kritik itu penting loh untuk kemajuan. Begitu aja kok lepot <IL EN C IO> Tapi Dr. Handoya pernah mengatakan ke saya Bahwa memang beliau ini sangat mengagumi Gus Dur Apa yang Anda kagumi dari Gus Dur? Pertama oleh karena saya kenal biografinya beliau Saya baca Lanjutnya beliau juga yang saya s a l u t paham pertama k e i s l a บ a n kedua adalah, ke adalah ke k e i n d o า e s i เ a n yang น e t i g a adalah kemanusiaan kemanusiaan ini beliau implementasikan dalam satu kata, Demokrasi, pluralisme, kesamaan dihadapan hukum, tidak ada diskriminasi. Anda sudah mulai berani menyimpulkan pemikiran Gusdur ya? Dikit-dikit dapat Pak Andi, oleh karena saya baca. Nah, Gusdur, Dokter Handoyo ini dianggap mampu menirukan Anda secara persis di News.com, tapi kalau boleh jujur, menurut Gusdur, apa yang nggak bisa ditiru oleh Dokter Handoyo? Ya n a n y a n y a yang keliru ke dia jangan ke saya. b e r k o m e n t a r tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh Dr Hendoyo mengenai Gus Dur. Nah ini pengakuan yang jujur dari istri ini. Coba apa? Satu hal yang dikenal oleh masyarakat tentang Gus Dur adalah cupnya. Kemanapun juga orang hanya seakan bertanya. apa cuk terakhirnya Gusdur. Nah, yang itu yang tidak muncul dari Pak Dr Handoyo. Wah, harus belajar banyak l a t n y a Baik, luar biasa Gusdur. Sebelum kita akhiri acara ini, kita akan membagikan buku biografi Gusdur yang ditulis oleh Greg Burton ya. untuk kita yang hadir semua dapat h a d a Ya, dan. Bagi anda pemirsa yang ada di rumah, anda juga bisa mengakses buku ini melalui tikendi.com. Dan Gusdur sebelum berakhir, kita punya sebuah karikatur untuk Gusdur. Ini dia. Wow. Jadi di sini digambarkan Gusdur pakai kopiah dengan pakaian. silat ya jawara memegang kendi bertulisan b e r a n k e n master oke gusdur sekali lagi terima kasih untuk kehadiran gusdur di sini sama. minta maaf kalau ada g u g u n a n yang nggak pas sama. juga guspur ya dan pemirsa berakhir sampai. sudah acara g i k e n d i mudah-mudahan ada arti yang bisa anda petik dari semua pembicaraan dan wawancara ini sampai jumpa. Yang satu ini dikenal nyentrik karena suka baca puisi, menulis cerpen, bahkan belakangan ikut-ikutan main Facebook dan Twitter. Tapi pandangannya tentang Islam, tentang persoalan-persoalan bangsa dan negara menjadi acuan banyak orang. Hari ini kita akan mendengar pandangannya tentang konflik antar suku, antar agama, tentang ajaran Ahmadiyah dan Yang satu lagi adalah tentang goyang Inul. Mari kita tamu dengan hangat Mustafa Bisri. Terima kasih Gus Mus sudah mau datang jauh-jauh dari Rembang ke Jakarta. Terima kasih. b a l i a s i h Silakan j a Jadi dari dulu sebenarnya saya mau mendam. Pertanyaan dan selalu ingin bertemu anda untuk bertanya langsung. Ya. Saya pernah melihat lukisan anda tentang seorang perempuan menari dikelilingi oleh ulama atau kiai. Dan anda katanya, saya harus konfirmasi nih, menyebut bahwa yang menari itu adalah Inul, betul? Bukan menyebutnya, tapi judulnya berpikir bersama Inul. <laughs> Lukisan ini menimbulkan kontroversi karena anda menempatkan Inul di tengah dikelilingi oleh kalau dalam lukisan ini banyak orang menyebutnya ulama dan kiai. Kenapa anda sampai berani berani melukis lukisan ini? Tidak m e u k i s aja nggak berani. <gul> Tapi ini kan kontroversinya sebagian orang menganggap bahwa anda merendahkan para kiai. Lukisan itu tergantung yang melihat ya. อั ini pada waktu ini dipamerkan di s u r a า uh, ah ah ah ok a y a kebetulan ada pertemuan Kyai ญญาที่ทั่วประเทศอินโดนีเซียที a สุราบายาญาญญาที่ d a งมุ่งมั่น a ั้นว้าว m อนนี้มันกระแ n ก a มเลยว่านี่ญาญญ u สัก a ือกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊ a กิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊ a กิ s a กิ๊บกิ๊บกิ๊บก t ๊บกิ๊บกิ a บก i ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บก a ๊ i กิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บ Hmm, apa terus itu harganya berapa lukisan itu <SILENCIO> saya k <kok> e p e n <pengen> g i n memiliki w a r t a w a r g a terus tanya sama saya hmm. itu gimana Gus yang muda-muda tadi pada n g e i t i k sampean tapi yang tua kok mas a o a n y a lain-lain itu m a k a m n y a belum sampai yang muda-muda <SILENCIO> Menarik untuk saya tanya kenapa sampai anda terpikir untuk melukis Inul ada baiknya kita mengenal lebih jauh tentang Kiai Mustafa Bisri. Ini dia profilnya. Seorang Kiai biasanya identik dengan Pesantren. Namun. y a i Haji Mustafa Bisri yang akrab disapa Gusmus yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Raudotut Tolibin Rembang Jawa Tengah juga dikenal sebagai sastrawan dan budayawan. Terlahir dari keluarga sadri tidak membuat pria kelahiran Rembang 10 Agustus 1944 ini hanya berputar pada kehidupan pesantren semata. Berkat d i d i k a n ayahnya, Kyai Haji b i s r i Mustafa dan juga gurunya Kyai Haji Ali m a k s u m Gus Mus diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat seninya. Gus Mus merupakan sosok sederhana yang memiliki prinsip bahwa dirinya harus bisa mengukur diri sendiri. Ia mengaku pernah menolak masukan dari Gus Dur untuk maju menjadi ketua umum PBNU pada p u k t a m a r NU tahun 2004 di Boyolali, Jawa Tengah. Ia lebih memilih menjadi orang di belakang layar. Saya masih penasaran soal lukisan Indul. Apa motif Anda melukis Indul seperti itu? Negri e kita ini banyak semuanya itu serba daging. Agak mencurigakan ini. Maksudnya apa? Jadi Orang terlalu memuja daging p e l ja e b oh, oh i h a n Sampai lupa kepada jiwa Jadi Contohnya Setiap hari kita lihat Ada orang yang Salatnya Rajin Rajinnya setiap tahun Tapi juga rajin berkorupsi Berarti Itu h a j i n n y a Salatnya itu daging Tidak sampai keruh Ir, i นเ t าบริจาคเรียกเรียกสระๆนั่งนั r ง سبحان อัล a อฮ์ทุกอย่า a มันจำ a ต่พอจบไปก็เป็น a n ื่องธรรมดาก็ไ i ่เป i ี u ยนแป a งเพราะการบริจาค n g ่ a ช่แค่การบริจาค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 Sulit sekali. Nah, kalau Kiai putus asa, bagaimana kita? Bukan putus asa, Bukan putus asa sulit. Saya belum s e s a l Oh iya iya. <laughs> Baik. <laughs> kalau akarnya tidak diatasi, luar k a a akarnya itu apa? Akarnya kita semua mulai dari pemimpin sampai ke bawah itu miskin semua. semuanya harus kaya dulu, terutama pemimpinnya harus kaya. Meskipun anda mempunyai mobil sembilan, rumah tujuh, tapi anda masih membutuhkan korupsi, anda miskin sekali. Meskipun rumah anda k e d u n g tapi anda masih ikut apa itu bantuan langsung tunai, miskin. Sekali. Bagi Mereka yang sudah frustasi r pada keadaan ini itu selalu mendorong agar dilakukan atau dikenakan hukuman mati bagi koruptor. Anda sendiri setuju atau tidak? Yang penting ya hukuman itu harus membuat j e r a h orang-orang yang menjadi orang-orang pemerintah, petinggi-petinggi negara ini yang harus pertama kali. menyontohkan perilaku perilaku sederhana. Jangan sibuk saling menyalahkan orang lain yang kedudukannya lain. Anda pernah mengusulkan, udah korupsi itu diperangi dengan membentuk Densus 99. Ini anda frustrasi atau bercanda? Tidak, karena yang selama ini yang diketengahkan ke publik kesuksesan pihak polisi, itu kan Densus 88, begitu sigap, begitu ada t e r o cayat. sebentar lagi sudah p e n c a p a t a n sudah sudah tertangkap. Coba kalau korupsi ada densus seperti itu, dan s a y korupsi a n g k a saya, saya mau i t a s e n a n g s e k a n itu. Salah satu persoalan bangsa kita akhir-akhir ini adalah konflik antar etnis, antar agama ya kalau kita lihat terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita merasa dulu kok toleransi itu tinggi sekali, sekarang kok makin lama makin pudar. Apa yang terjadi pada bangsa ini menurut anda? Saya sering m e n a m s i l k a n kita itu ibarat burung dalam sangkar. Ketika dibuka, diberi kebebasan, ini burung ini malah bingung gitu, bah, rah, rah, rah, rah. belum siap, belum siap. Nah. Kita nggak tahu begini-beginiannya itu sampai seberapa lama sampai dia beradaptasi menjadi tenang bisa melihat memikir kembali. Jadi kalau kita perhatikan baik di Ambon di Palu segala macam itu dulu juga seperti yang anda katakan p e r g a u l a n bagus sekali. Dan persoalan politik yang berubah begitu r u p a yang asalnya kalah jadi menang yang jadi menang jadi kalah. Kemudian ada persoalan-persoalan. Yang dulunya d i a r a p sekarang bangkit semua, yang dulunya t e r b u n g kam sekarang bicara semua, banyak hal yang orang-orang yang berpolitik lagi ini kadang-kadang dia tidak mempunyai cukup kemampuan untuk berpolitik, sehingga lalu ngajak Tuhan berpolitik ngajak Tuhan, ya, kan s e d i k t Tuhan diajak kampanye segala macam. Ini yang menyebabkan dari genting sekali, karena sekali soal Tuhan soal i t u mati ya. Gitu. Hmm. Nah, ini yang memperuncing dan tekanan-tekanan ekonomi dan lain sebagainya menyebabkan orang itu menjadi gak sabar. Mungkin juga ada akibat panas global juga ya. Kita ini umum sini <SILENCIO> kepanas. <SILENCIO> <SILENCIO> kita k a seperti kita kan kayak kata almarhum l e n d r a kita ini kayak rumput kering kena. p r o k o aja d cepat t e r b a n a r s e k a r i Nah kalau berkaitan dengan kekerasan atas nama agama, padahal kita tahu persis agama itu mengajarkan cinta, kasih, k e d a m a i a n Tapi kenapa banyak orang-orang yang mengaku beragama kemudian melakukan kekeras kekerasan? Beragama agama. itu seperti orang sekolah. Jadi ada yang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. S1, S2, S3, S3 Orang beragama seperti itu Kadang-kadang kad Orang yang di SMA ini s u k a marah-marah sama yang di SD Wow Beragama kok seperti itu Janam itu Sebaiknya yang perbuahan tinggi Juga marahin dia gitu Jadi nanti m a r k o m yang tertinggi itu berarti Dia tahu Semakin tinggi orang tahu seperti yang Anda katakan tadi ว่าอิส e ามมุ i, ่งเ a ้นมุ a งเน m นการเคาร a ส k ตว์ e ี a ถ้าเร a s ปด s ในสังค n ไ i ยเราจ a เห a นว่าสัตว n มีความสำคัญมากก a ่ามนุษย a มากกว a ามนุษย์มากก d ่ามนุษย์ u ากกว a าม a ุษย์มากกว่ามนุษย์มากกว่ามน a ษย์ a าก m n ่ a มนุษย์มากกว่าม i n ษย์มา n กว่า n g s e r ์มากกว่ามนุษย์มากก k ่ามนุษย์ l ากก k a า a นุษย์มาก a ว่าม a ุษย์มา i กว e าม a ุ a ย n a า a ก a ่ามน a ษย์ม a กกว่ามนุษย n ม a กกว่ามนุษย์มากกนุานกมวามก melakukan kekerasan atas nama agama itu pada dasarnya tingkat pemahaman dia terhadap agamanya masih dangkal meskipun itu tafsir anda tapi setuju saya. <laughs> nah kalau soal ajaran Ahmadia pro dan kontra hmm. ya sebagian besar bahkan menganggap ini sesat. Sebagian lagi mengatakan biarkan agama adalah urusan p e n g a n u t n y a dengan Tuhannya, kira-kira begitu. Ya. Kalau anda sendiri bagaimana melihat persoalan ini? Karena ini... semua orang ini tujuannya kan menuju ke Tuhan, mendapat b i n t a Tuhan. Orang semuanya sedang mencari k e c a r a a n itu. Semua masih dalam proses. Saya tidak bisa men menyalahkan anda karena anda saya anggap tidak seperti saya. S ini s a ่ i ล uh oh ูก <t> uh> ah um u ช่ e ริงจ t งนี a ฉันต้องการต้นยกตัวตัวแ a ่จริงจร a งดูฉันดูฉันฉันไม่ได้ไม่ได a ไม่ได้ไม่ได e n ม่ได้ไ l ่ได้ไ a ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ a ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ yang s ่ได้ไม่ได้ไ b ่ไ a ้ไม่ได้ไม่ได a ไม่ได้ Lalu apa solusi yang anda tawarkan agar persoalan ajaran Ahmadiyah ini tidak menjadi api dalam sekam? Kalau Ahmadiyah itu memang mempunyai, taruhlah k a t a k e l a i n a n di dalam keyakinannya, k i t a k ketemu. Apa sih yang menyebabkan Ahmadiyah anda anggap sesat itu apa? Didialogkan, karena Ahmadiyah itu juga pak nah nah a ก pak ah so a i s u n ุนนะรอสูลและสิ่งต่างๆซึ่งนี่อา s a ะ a ้าเราส a มผัสกันถ้าเราได้รู้จักก a นถ a าเราได้คุยกันถ้าเราได้สื่อสารกันถ้าเราได้เข้าใ a กันถ้าเราได้เข้าใจกันถ้า a ร o ได้เข a n ใจกันถ้าเราได้เข้าใจกันถ e าเ a าได้เข้าใ i กันถ a าเราได้เข้าใจกันถ้าเราได s เข i า a จกันถ้า a ราได้เข้าใจกัน a ้าเราได a n ข้าใ a กันถ้ a เราได้เข a าใจกัน a ้าเ a h ไ a ้เข้า Ada satu lagi pertanyaan yang selalu saya pendam selain soal Inul tadi hmm. adalah pernyataan Anda tentang menantu Anda hmm. Ulil. Ulil ini kan jaringan Islam liberal. Kemudian pernah menulis di Kompas dan Anda kritisi dengan beberapa kesalahan Ulil. Anda sendiri k i r a k i r a s e p a h a m nggak? ด้วยการพิจารณาอุลิในบริบทของศา n นาอิ n ลามลีเบรัลทำ b e ต้องเป็ i พ่อแม่ n า a ีและภรรยานี่ a n อ a วามแตกต่ n ง e n ่ผมมี d ม่ใ a ่แค่ภ s a ย a s a ะ a ูกข a b ผมเท่านั้ a แต่ผมสามาร a มีความแตกต่างกับคนอื่นได้ผมบอกว่าความแตกต a n a น a ้ a ป็นสิ่งที่ด i มากผมบอกว่าขอให้ลูกๆของคุ a คิ a อย่างสุดๆแต่สิ่ h e n t i belajar seperti saya katakan tadi. Mereka yang sering membuat masalah di dalam masyarakat adalah mereka yang berhenti belajar karena sudah merasap Anda. Dalam salah satu tulisan Anda, Anda menyebutkan atau memberi judul beberapa kesalahan Ulil. Anda mengkritisi tulisan dia di Kompas waktu itu. Apa yang Anda anggap salah waktu itu dari Ulil? Terutama a cara. Ada istilah itu. ในด a l a กา a งานพ a n นฐานมีม an nah, ุชัก alah มุชัก alah นั้ a ถ้าหากคุณสินิสผมก็ต้องสินิสนี่อ s ก a ล้วที่จริงถ้าหากเราทำแบบนี้ผมก็ต้องจริงนั่นคือมุชัก alah ถ้าหากคุณเกินไปผ a ก็ต้ n ง a ก a นไปดังนั้นผมจึงกล่าวว่า i ฟ a d ่สามารถดับ l ้วยไ api tidak bisa dipadamkan oleh api. Jadi kalau anda keras, lalu saya keras, itu patah. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi caranya yang anda kritisin. Caranya. Cara. a kalau berpikir kalau... itu kan berpikir itu dianjurkan o l e h agama. Sama dengan berzikir. Anda b a a c a saja Alquran. Itu anjuran Tuhan untuk berzikir dan berpikir itu sama. Kenapa kalau berzikir dianjur-anjurkan? Tapi kalau berpikir tidak boleh dikafir-kafirkan itu aneh sekali. Baik, memang saya undang Kulil hari ini, tapi dia bilang takut k e m u Rupanya penakut juga ya menantu anda. Bukan ini, soal penakut, ya? saya yang menakutkan. Itu. <laughs> Gus Mus, sesudah Gus Dur meninggal, banyak yang khawatir. bahwa pluralisme di Indonesia itu akan terancam, akibatnya dikhawatirkan juga akan muncul konflik di mana-mana dan ujungnya adalah Indonesia bercerai berai. Apakah kekhawatiran itu menurut anda berlebihan? Saya kira berlebihan, itu tapi bisa beralasan juga a s k a k a r e n a a p a Karena yang apa namanya tegas, terbuka, kelihatan di permukaan, itu gusdur. ใน a a านกา a n ุ่งเพิ่มเติม i ารฟาสิมม์นั้นดูเห็นได a ชั e n g a n apa n a m ี n y a d e n g ่ n s า s a m a b a สั s ur, an, ah a ม n ั b i a s ันน j ้ Saya mau jelaskan sedikit bagaimana saya melihat di Rembang ketika 10 tahun kelenteng di sana seluruh masyarakat Rembang tidak peduli agamanya apa ikut berpartisipasi ini pemandangan yang luar biasa yang pernah saya lihat di Rembang. Nah itu bagaimana anda memahami apa yang membuat bangsa kita masih punya p e r k a t kita itu secara falsafah secara budaya itu memang kita itu suka bersama-sama. Binika tunggal Ika itu kejadian s e m b o y a n kita kan itu binika tunggal Ika itu kalau kita sensus kita tewiti kita tanyain orang-orang Indonesia semuanya masih akan j a u h jauh lebih banyak orang yang menghendaki binika tunggal Ika. Cuma suara mereka tidak terlalu terdengar. Tidak terdengar karena a d a ada TV. jadi sekali lagi pers itu penting sekali pers itu penting sekali pers. kan pers gak pernah menayangkan orang-orang di desa-desa kan gak g pernah misalnya ada mereka berdoa bersama segala apa namanya agama kadang-kadang kad di kelentain en, kadang-kadang kad di masjid kadang-kadang kad di gereja kad kad k a uh d a n g k d n g dimana-mana orang mengatakan k u a l i s m e สุดท hmm. ้ yang so um si ah ah yang yang satu a ยแล้วคุณผู้ o มที่มา o ูราย a ารนี้ก i t ะเห็น a ่า a มมีคว a n คิดเห็นที่แตกต่างกันกับคุณผู้ชม a tapi eh uh, sebel gitu <laughs> apa yang membuat anda sebel anda kan anda jangan pura-pura apa ya menghapus sejarah anda pernah jadi anggota DPRD justru itu. pernah jadi anggota MPR anda ya. berpolitik ya. ya politik itu bisa bermakna macam-macam makna menurut anda apa ada politik kebangsaan ini yang saya selalu berpolitik politik kebangsaan menjaga kita sebagai bangsa, bangsa Indonesia. Ada politik rakyatan, ini yang sudah jarang, jarang juga. Dulu kiai-kiai itu hampir semua berpolitik rakyatan. Dalam pengertian kalau ada rakyat itu berlawanan dengan pengusaha, maka kiai mendampingi rakyat. Kalau rakyat berhadapan dengan penguasa, kiai mendampingi rakyat. Yang ketiga politik kekuasaan ini yang paling orang s a h a w a t pada politik itu, itu yang se bikin sepal itu. Hmm. Politik praktis istilahnya itu politik kekuasaan. Mereka tergila-gila terhadap politik kekuasaan ini, tapi tidak siap. Lalu apa yang terjadi kalau mereka tidak siap? Akhirnya ya. m e n y e b a l k a n i t u banyak sekarang kiai yang secara terbuka mendukung partai-partai politik itulah yang saya katakan jadi mereka berpolitik mendukung politik tapi nggak ngerti nggak ngerti politik politik tujuannya kemana nggak ngerti mereka kalau dikatakan kiai itu kan orang yang banyak k husnul k a o l q wa anda datang wa ini acara akik endi ini she says maken be มีการเรียกคนมาที่นี่ท a ่นี่มี g a r sehingga a n d a m e n g a l a h k a n g u s Dur salah, ya s a y a m e m a n g penting ibu saya. Jadi di dalam Islam itu ada namanya sholat i s t i q o r a h meminta kepada Tuhan supaya dipilihkan ini yang baik mana, mau dijadikan ketua atau tidak. Itu i s t i q o r a h Tapi selama ibu saya masih hidup, saya tidak pernah i s t i q o r a h Saya tanya ibu saya, ibu saya kasih, saya jalan. n Gak g kasih, gak. Baik. Ini menarik. Nanti saya akan tanya lebih jauh. Apa nilai-nilai yang E, diberikan diturunkan oleh ayah dan ibu anda ya sehingga seperti, anda seperti sekarang tapi kembali ke soal politik dan kemudian PBNU hmm. dulu anda mendapat dukungan yang cukup kuat juga untuk menjadi ketua umum PBNU hmm. itu pun anda menolak ada pertimbangan saya itu ragu atau tidak kalau ragu tidak kalau saya ragu tidak saya diundang di ke ND ragu saya akan tidak akan datang Kalau saya nggak ragu, saya nggak ragu, jadi saya t e t a n Soal p p n u saya ragu, saya tanya ibu. Selak lagi-lagi begitu, saya ragu, saya tanya ibu saya. Terus apa kata ibu anda waktu itu? Nggak. Alasannya apa? k a n a d a a m i alasan, saya tidak minta alasan sama ibu. <laughs> Ketika orang menyebut nama anda, banyak yang bingung. Ada yang bilang bahwa anda ini adalah seniman. Ada yang bilang anda penulis, ada yang bilang anda kiai, terlalu banyak predikat yang diletakkan pada anda. Nah, anda sendiri lebih suka disebut apa sih? Nah, sebagai orang t e r a e a a sebagai manusia saja. Manusia ya. <laughs> Kalau dipaksa, <laughs> di dunia ini tidak ada yang bisa memaksa saya. Ya sudah saya n a k jadi maksa kalau <laughs> gitu. Sampai saat ini kira-kira berapa buku yang pernah anda tulis? Kumpulan puisi ada kira-kira delapan, delapan kumpulan puisi. Ada kumpulan cerpen, kemudian ada k i t a b k i t a apa terjemahan-terjemahan. Ada ensiklopedia j e m a k itu saya. t a i anda biasa lebih banyak menulis tentang apa? Apa saja yang saya ingin tulis. ดูดีไม่ได้ส s ปเชี s ล a l าซีอะ a ร a ล a นะครับผมในหนั a สือข n งผมมีการเล่าเรื่องจากน a กบุญนั n บ a ญเรื่องแ u กที่เรื่องแรกที่เรื่ a งแรกที่เรื่องแรกที่เรื่องแรกที่ n รื่องแรกที่เรื่องแรกที่เรื่องแรกที่เรื Pintu Langit, kompensasi, koridor adalah sebagian kecil dari tulisan Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gus Mus yang telah dibukukan. Sebagai seorang penulis, Gus Mus cukup produktif karena telah menghasilkan puluhan karya sastra, baik berupa cerpen maupun puisi-puisi yang kerap ia bacakan dalam berbagai kegiatan. baik itu di dalam maupun luar negeri. Dalam membacakan puisi-puisinya, Gus Mus sering melakukan kolaborasi dengan beberapa seniman, diantaranya Idris Sardi, Ratih Sanggarwati, almarhum W S Rendra, dan juga Iwan Fals dan almarhum Rengki Sahila dua. t a a n y a berkarya melalui guratan pena, Musmus -mus juga tiawai melukis. Bakat melukisnya terasa sejak masa remaja, dan a f a n d i adalah idolanya. Sebagai kiai ternyata anda banyak bergaul juga ya dengan seniman, budayawan ya. ya. ya. a d a Rendra, ada Franky Sahilatua, ada Iwan Fals begitu ya. Hmm. Tapi sejak kapan anda bersentuhan dengan dunia sastra, dunia tulis menulis, bikin puisi itu sejak kapan sebenarnya? Sebetulnya sejak remaja saya sudah suka membaca-baca buku-buku sastra dan sebagainya. Lain Bahkan ketika saya pelajaran di pondok saya tidak ada itu saya baca di luar aja. อะไรห a ั a ส a อต้น a บับ a ัจ a รรมและอื k นๆฉันยังไม่ a คยเ i อภาพวาดที่อัลมาฮูมเป็นภาพวาดที่ฉันคิดว่ามันเป็นแล้วตอนที่ฉันเป a d ประธานที่วันศิล a ์ฉัน a ็ a ด a ไปที่หอศิลป์ที e มีกา Jakarta ingin mengadakan malam Palestina untuk solidaritas Palestina pada waktu itu akan membacakan puisi-puisi dari Timur Tengah terutama dari Lebanon, dari Yordania, dari mana-mana. Nah itu keinginan para penyair-penyair yang menerjemahkan puisi-puisi dan akan membacakannya itu menginginkan ada yang membaca puisi aslinya. Mereka bingung terus gusdur bilang sudah soal itu serahkan saya. Oh, ya k a terus terus b a a i ketua terus. a mereka percaya Gus Dur. Gus Dur itu senyur hati saya. Kalau tanggal sekian, tanggal sekian, nggak ada kerjaan, s a m p e n ke Jakarta ada job. Sudah <Alexander> <S Austria> ke Jakarta, dikenalkan a m a itu orang-orang gila-gila di t i m u Mereka bicarakan soal teknis nanti itu, baca puisi itu. Tapi waktu itu Anda udah pernah baca puisi di depan umum atau belum? Belum. Makanya saya. Jadi itu pertama kali. Ya, jadi saya makanya saya bilang kepada mereka d i para penyiar-penyiar itu, ini jangan di depan yang baca asli jangan di depan. Hmm. Kenapa? Kasih dulu gambaran kepada publik pendengar itu. Isinya apa? Baru aslinya ditunjukkan tengah, nanti dilanjutkan. Mereka setuju. Oh, padahal tujuan saya ingin melihat caranya gimana. Terus... Baru... <laughs> a k a l a a l tapi Kiai ngakal-ngakalin orang dosa nggak ya? <laughs> Baik, pada saat-saat seperti apa anda terdorong untuk membuat puisi? Tidak menggunakan saat-saat tertentu Kadang-kadang saya di jalan, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di k a t a n g a d i mana a saya bisa, k a r e n a d a n tersirat ingin menulis, m e n l s a a Apakah memang anda sengaja menggunakan puisi untuk menyampaikan kritik anda atau itu begitu saja? Tidur s a Seperti saya katakan, -kata, saya ingin melukis, m l u k i s ingin menulis, menulis. Kita tentu berharap bisa menonton anda membacakan puisi di acara k e k n d di hari ini ya. Hmm. Anda tentu bersedia kan? Ya. Apa judul puisi yang anda ingin bacakan pada kesempatan ini di depan kami yang ada di studio maupun penonton yang ada di rumah? Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Aku masih sangat hafal nyanyian itu. Hmm. Ini puisi tentang apa? Ya, nanti d i t i g g a r k a n aja. <laughs> Baik, kalau gitu kita berikan plus yang paling e r i a untuk Mustafa b i s r i dalam puisinya. a ันยังคงทร a n ำ a n ร a องนั้นไ t ้ดีบทร้ a งความรักและความทรงจ a ขอ a เรา t ี่ร r องด้วยกันตั้งแ l ่เร n y นใ a โรงเรียนประ k a เร a แ a ่งก u r ร้อ u ก่อ n y มื่อครูเรียกให a เด persatu aku masih ah ak uh i n g a ะ b e t a p a kita gembira saat guru k i t a m e n g a j a k menyanyikan lagu itu bersama-sama. sudah lama sekali pergaulan sudah tidak seakrab dulu, masing-masing sudah terseret kepentingannya sendiri-sendiri atau tersihir p e s o n a dunia dan kau kini entah dimana tapi aku masih sangat hafal nyanyian itu sayang hari ini ingin sekali aku menyanyikannya kembali bersamamu อ n น o n นี ah i a ียตานาอิรเบตาอ a ส a คาอาบินันเจียอินโด s ีเซียเจด้าดูลูกาลาส p ja, ja sa. u j งจ้าพุ a งจ้าบังสะ a ี่นั่นท a ่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นั่น a t ่นั่นที่นั่นที่นั่ Sampai akhir menutup mata Aku merindukan rasa haru dan iba Di tengah kobaran kebencian dan dendam Serta m ah a r a k n y a rasa tega Hingga kini ada saja yang mengubah Lirik lagu kesayangan kita itu Dan menyanyikannya dengan nada senduh i n d o n e s i a ี i น้ำตาคิ้วตาผู้ภาคีกลายเป็นนิส a i n d o n ิ s i a นีเซ i ยที่นี้ทีบ้าทีบ้าที่นี่ที่น si sana banyak orang lupa dibuai kepentingan dunia keempat bertarung berebut kuasa sampai entah kapan akhirnya sayang di manakah kini kau Mungkinkah kita bisa menyanyi bersama lagi lagu kesayangan kita itu dengan akrab seperti dulu, Gus m o s Ketika membaca riwayat hidup anda, saya baru merasakan atau melihat ada yang unik dari nama anda ini ya. turun temurun ya. Saya coba bacakan nama kakek anda Mustafa. Nama ayah anda b i s r i Mustafa. Yeah. Nama anda Mustafa b i s r i Nama anak laki-laki anda b i s r i Mustafa. Yeah. Dan anda tinggal di Jalan Kiai Haji b i s r i Mustafa. Yeah. Ini keluarga nggak kreatif sama yeah. s <laughs> a ครับนี่เป็นครับ a ำให้ผมเสียสันซาร่าครับลองเ e s าให้ฟังครับจึงในตอนที่ผมอยากไปปาเลสไตน์ผมกับลูกผมกับลูกผมบิชิมุสตอฟ่ากับลูกผมอัลมาสมุสตอฟ่าผมบิชิมุสตอฟ่า a ุสตอฟ่ a บ a ชิผมไม่รู้ชื di, di p a s ท o r itu semuanya a l a m a ช n y a KH b i s r i Mustafa. Jadi ketika diimigrasi Israel, saya dicurigai sampai ditahan 6 jam, karena disangka main-mainin untuk untuk mengelabui b g i t u mungkin. Boleh tahu anda lahir dari keluarga yang seperti apa? Ya, seperti umumnya keluarga yang lain lah di di Lembang itu keluarga biasa saja. Nah ada yang bilang pendidikan formal anda kacau. Ya, betul. Sekacau apa itu? jadi, ya kacau lah kacau itu udah bisa dijelaskan saking n g kacau jadi, apa namanya, saya itu dulu SR ya, sekarang SD itu dulu SR sekolah rakyat SR s itu, ijazah saya hilang a n sudah lama habis itu, saya tidak sekolah sekolah diibti daya Di kediri, i d a i a itu saya langsung masuk kelas tiga, naik kelas empat, kelas empat sudah berhenti, saya pindah ke Jogja. Di Jogja diterima kelas tiga i b d a y a lagi. Jadi kan capek saya di ibdaia itu. Sih. Jadi ketika di Sanawiah kelas satu saya sudah berhenti aja, sudah capek, s d a s e k o l a h Saya berhenti kelas Saya yakin gak. gurunya juga capek. y a <laughs> Kelas satu s a n a b i a saya berhenti. Tidak belajar. Nah. Terus orang t u a nggak apa-apa ini? Nggak apa. -apa. Nah, Sesudah itu kemana anda? Nggak kemana-mana, main aja. Nah, nah ini menarik, karena kalau dalam kurikulum vitae anda, hmm. ya daftar riwayat hidup anda, anda ini lulusan Al-Azhar k a i r o Iya. Jadi b a d a w a k t u hmm. itu ada. Nggak jelas ini. <laughs> มี i บบฟอร์มูลาร์ผมได้รับแบบฟอร์มูล p e r t a n y a a n ารนักเมื a งว a น a ั้ a แ a บฟอร์มูลาร์ที a isi ำถามๆ i นภาษาอาหรับผมลองไปกรอกดูผมกรอกเสร็จผ i ก a ส่งไปปรากฏว่าไม่ a ด้ a ับเล a นี่มันอะไ k กันเ i b a n Jadi anda masuk alasan universitas. universitas. Jadi SMA aja nggak lulus. n g a k lulus. <laughs> nah menarik karena di alasan anda bertemu Gusdur ya yeah. yang juga lagi belajar. Yeah. Siapa kelasnya lebih tinggi waktu itu? Jadi Gusdur itu malah lebih a n e h dari saya <laughs> karena dia masuk kuliah itu tidak pakai pertimbangan. จิต ah, ิ k ขาถามผมว่าน oh, ั่นนนำบลฟั i ุ i ทัศวะนี่ฉั a ที่ a หม่นี่ที่ต้องถู a บูคะเดี๋ยวนี่ฉันจะไ n ด้วยกับ i ุณ เ a yang kita sudah pernah saya memang ี๋ยวมั g น้องฉันจะจับอย่างนั้ u ไปตัวก็ a ด a ว้าค u ณตุลว้านี่มันบู a งบู๊งอายุ u ี่ไม่ต้องมึงอุลังยังกินแต่จะไม่เคยเรียนฉันมันจับอย่างนี้ก็ยังง i ด่าเลยแบบโซโล่ตัวเ a งทำไมเขาท้ายที่สุดเ t าออกมาดิเดียร์มั i ก็ไม a r คยไปกุศลทั a ทีทันทีทันท Baik. Menarik sekali bagaimana pandangan beberapa orang yang kami mintain tentang Gusmus. Ini dia pandangan mereka. Gusmus ini orangnya humoris. Menurut saya ulama plus gitu. Gusmus ini memang orang dengan multitasking. E, harusnya dia yang lebih banyak ngomong di tv. E, tapi dunia industri memberi tempat pada ulama-ulama yang Yang begitu k e d a n g lihat kita ingin memusuhi i a lain. Nah, bagaimana mempertemukan antara science and art, ilmu dan seni, nah, gusmus p e m a d u k a n agama yang itu agama sebagai ilmu untuk d k u a s a i tapi menyampaikannya dengan bahasa seni dan budaya. b e l i a u sanggup uh, memberikan semacam uh, pemahaman dengan mudah kepada masyarakat. bisa menjelaskan hal-hal yang rumit menjadi mudah dipahami ทั้งในภาษาลิ سان หรือในภาษาตัวลิ سان ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับมัลติคัลเจอร์เกี่ยวกับว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายและเขาสามารถอธิบายหลายสิ่งที่ยา a ไ a ้ a ย่างง่ายดายซึ่งเป็นข้อได้เปรี i บของกุสมุสที่ไม่มีใครม n Uh, semuanya intelektual dan kiai, bagaimana juga Gusmus dan beberapa kiai yang lain sadar betul bagaimana misalnya memanfaatkan Twitter, Facebook. Jadi ketika selama ini sebagian orang gunakan Twitter, Facebook hanya untuk chatting dan chatting, tapi Gusmus uh, menggunakannya untuk menjaga s e l a t u rohnya Net w o r k i n g dan memberikan w a s a k wasek. Bismillah t i b a ulama yang kalau kita melihat kita adem dan gak ingin bermusuhan sama siapapun. Sementara dai atau uh, ustadz yang laku untuk dijual di industri adalah dai yang menyebabkan kita merasa paling benar. และเป็นมุสาวนเป็นศั a รูดีเบลล์อื่นๆนั่นไม่ไ a ้เกิดจากกุ a มุสอาชี e ของเขาเป็นบัคค a และก็ม a ความสามา r ถ g ี m m ะทำให้การกีฬาของคนอื่ e ๆอาจจะมากกว่ sebagai agamawan sebagai k i a i t e t a ม i g u ันในฐานะนักอิสลามแต่กุสมุสสามารถเป็นนักวัฒน e รรมเป็นนักผู i ชมกีฬาแ a ะอาจจะเ a ็นหนึ่งในนักอิสลามที่มีอิทธิพล a าก a ี่สุดใน d ลกโซเ a ียลมีเ di ยใ i t วิตเตอร์ก็คือก u s มุส Secara umum mereka menilai anda itu wajahnya damai, anda itu mampu menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit, ya penyampaiannya. Itu kira-kira gambar umum. Tapi yang saya ingin tahu sebenarnya adalah siapa toko h yang paling anda kagumi? Ibu saya. Apa istimewanya ibu anda? Ya, istimewa lah. <laughs> j <Jadi> <Ada S 1> a i s a n g a istimewa saya tidak pernah orang, orang istimewa m e lebih ibu saya iya saya dengar ini apakah benar atau tidak mungkin Anda bisa jelaskan lebih uh, lebih lengkap ya saya dengar ketika Anda di k a ah i r o ayah Anda minta Anda pulang tapi ibu Anda bilang terserah Anda dan Anda lebih mengikuti ibu Anda dengan resiko ayah Anda marah bagaimana kejadiannya bukan resiko memang marah betul <laughs> a ำไมคุณถึงกล้ n ที่จะเอา ayah ่ a ใช่ดังนั้นพ่อของผมเป็นมุสลิ u ที่รู้เรื่องราวของศาสน a นั a น a b งนั้นพ่อของผมจึงรู้เรื่อง a าวของศ a ส l i นั a นดังน a ้นพ่ a ข a งผมจึงรู้เ i ื่องราวของศาสน์นั้น a ังนั u นพ่อของผมจึง a ู a เรื่อง u าวของศาสน์ s i a น a ังน hmm. Ayah, kalau ayah mulai s e t e r t i k a l Jadi kalau saya ngirim bubur tiga mangkok kepada ibu saya, ayah saya satu mangkuk. Aja. <laughs> Jadi itu figur ibu di mata anda ya? g o s bos, di Twitter belakangan ini sering sekali muncul komentar-komentar ya, kemudian pandangan, pendapat, kritik. mengatasnamakan atau menggunakan akun Gusmus Gusmu ya. banyak orang yang ragu bahwa itu anda sendiri yang menulis dan itu milik anda hmm. anda sendiri yang menulis ya. boleh tahu umur anda sekarang berapa 68 a n tahun nggak malu umur segitu masih <laughs> masih main twitter i d a k tidak ada malu untuk eh, mencari ilmu jadi seperti saya katakan tadi Pendidikan saya kacau, karena itu saya punya kiat untuk mendapatkan ilmu dari mana-mana. Saya melihat ketika lihat di Twitter itu ada ahli kedokteran di sana, ada ahli busana, ada ahli politik, ada ahli agama yang masih muda. Tapi ahli-ahli yang lain saya lihat masih sinkron dengan anda. Tapi ahli busana itu apa ya? Uh, misalnya seperti Ratih Sanggarwati. y a makanya saya pakai a n begini ini itu saya m baca kuliahnya jadi oh, kalau baju batik. k a n k a a n e a t e n g a m n t e g a k g a Itu. y a kembali ke soal puisi ya hmm. kalau yang puisi anda dinyanyikan Iwan Fals hmm. itu pernah ada. y a Puisi apa itu? Jadi pada waktu itu kawan-kawan di Jakarta mengadakan eh, pertemuan anti perang. มันก็ม ah, ah ีเพลงที่มันเป็นเพลงที่มัน e n ความเ a ็นธรรมชาต a มากก s ่าเพลงที่ a n k มีความเป็นศิล itu memang khusus untuk untuk itu acara itu ya. acara itu Hidu. yang berkaitan dengan perang gitu ya. ya tapi kenapa waktu itu Iwan Fals tertarik untuk menyanyikan atau membuat itu menjadi lagu ya tanyakan sama Iwan baik kalau gitu kita, kita tanya pada Iwan Fals Ya. Yeah. <laughs> nah ini pertanyaan buat Iwan Fals. Kenapa dulu tertarik pada puisi yang dibuat oleh Gusmus? Ya, apa ya? Ada, k s berarti ada, ada dari sair itu ada ada tiga tingkatan itu kayak uh, mengutuk. m e n e ่ t ah a n g ้ม menentang m e ก g เ t ล k melawan ิทย์อย่างเอ่ออ u จจะไม่คิดอย y a งเลยเ a ย a ลย a ลยเลยเลยเล a เลยเล a เลยเลยเล p เ r ยเลยเ a ยเลยเลยเลยเ a ย apa เลยเลยเ a ยเล i เลยเลย s ลยเลยเลยเลยเลยเล a เลยเลยเลยเลยเลย a ลยเลยเล saya sempat tampil b e r b e s m i l h dulu tuh ketemu pertama kali sama Gus, mau saya sempat ngomong Gus saya butuh ulama yang asik nih, <laughs> apa ngasik ini? dari tadi ya saya menderita w a n c a r a ini. ada, ada kerinduan ada. jadi ada gitu, kerinduan itu, maksudnya kerinduan k e t e m u tiaya asik ya? lah pastu nggak ada kan sahabat mabing nggak ada kan harus ke, ke Lama kan, dari. selama kan d a r i jadi wah saya t a u lah pokoknya sembarangan aja. Endilala memang r u p a y a n pelupis ya, penyair juga ya. Untung ya. bukan penyair. <laughs> pasti bisa nyanyi lah saya yakin ya. Tapi jangan <laughs> jangan semuanya dia ancaman buat anda loh. t <laughs> a <laughs> k apa-apa terancam. Baik, seperti biasa saya akan membagikan buku bagi anda dulu. Buku yang saya bagikan adalah kumpulan tulisan dari Gusmu sendiri. Judulnya membuka. Pintu Langit. Wow. Jadi ini momentum mengevaluasi perilaku. Di sini banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa. Jenaka berdasarkan pengalaman hidup dari Gusmu sendiri yang dituangkan dan dijadikan buku. Jadi ini akan menjadi milik Anda satu-satu. Bagi Anda di rumah jangan khawatir karena Anda juga bisa memiliki buku ini melalui website kikandy. c Com dan gratis juga. Hari ini karena hari istimewa ada ulama, ada kiai yang kita hormati jadi tamu saya maka ditambahkan satu Al Qur'an istimewa. Oh. <tik> Mengapa Al Qur'an ini istimewa? Karena ini diproduksi oleh Sinarmas Group melalui PT Indah Kiat. Dengan menggunakan satu kertas yang khusus dan ini sudah mendapat sertifikat halal dari MUI dari kertasnya <SILENCIO> <SILENCIO> maka Sinarmas akan membagikan satu-satu buat anda yang hadir di sini dan terakhir g u s m o s Kita akan berikan penghargaan karikatur untuk Gusmus. Ini Kiai Twitter. Yeah. Jadi ini burung-burung Twitter ini. Baik, mudah-mudahan okay, Gusmus terima kasih, terima berkenan rancang. menerima penghargaan ini ya. Terima kasih, terima kasih. Dan untuk itu kita sambut Iwanfa. สุน a n ท์น g ้น pada manusia aku akan menantang karena aku manusia aku menyayangi mu karena kau m ี่ต้องมาระงับ a นุษย์ฉันจะม u งกุศลเพราะฉั manusia a สียอ้าวฉั a จะมา a ยี่ย a เพรา a ฉันมั่นคงฉั m จะยังรักเธอ u a ราะฉ a นมั t นคงฉันจ y a ังรักเธอเพราะเธ u The top manusia, karena aku manusia. tetap m ั n y a y คงร i ก u karena k a ั tetap manusia เพราะ a ันมนุษย์ a ันจะยังคงอยู่เพราะฉันมน u ษย์